Bawang revolution mana suaranya? R&B Community semuanya terima kasih. Kita yang ban lagi. Dan juga semuanya buat sahabat ku Ciloma Indonesia selamat datang. Amen. Uh -huh. Sihan Audi Arindi Silva Wah, luar biasa ya